Pak Ahmad, selamat pagi Selamat pagi Ya, silahkan Pak Ahmad Saya setuju kalau sudah m u l a i a d a s e m a n g a t seperti itu ya Karena Indonesia ini saya lihat Lama-lama rusak g o b l o k Begitu Ya karena seperti itu Begitu loh Kehidupan dibikin kacobalau b e r k e d o agama Begini begitu Ini negara Pancasila p u n Kalau mau sariah-sariah Yuk ke arah Pancasana Udah biar dipancung sekalian disana g i Terutama u t n i h untuk FPI n i Front p r e m a n Islam Itu yang sering bikin Resek dimana-mana itu Suruh k a u Arab aja sana Terima kasih Oke,、okay, Pak b i l l y selamat pagi Pagi. Silahkan Pak b i l l Ya y sebenarnya namanya negara Pancasila ya Mau bikin syariah ya silahkan gitu loh Tapi yang bukan Islam, yang bukan Muslim Ya jangan dipaksa dan hukumnya n gak bisa disamakan Itu baru negara Pancasila Cuman masalahnya disini kan Disangka ini negara ini punya embahnya gitu loh Jadi susah Jadi sebenarnya mah Kalau bisa di jalanin itu Kalau yang misalnya b e r j i n a k tangannya mau dipotong untuk umat yang merasa itu syariah Ya jalanin atau mau dipancung apa silahkan Tapi untuk yang bukan ya jangan Negara tuh pasti hancur Coba yuk lihat semua negara yang based on religion ya Kayak Arab apa Timur Tengah Israel Itu e v e r y t h i n g tuh gak ada yang benar negaranya Semua ribut terus kerjaannya Gak ada yang benar, makasih Oke,、okay. maaf pagi Pak Meg lagi. s i l a k a n gimana opini ini ya Uh, mungkin menurut saya berbasis agama nggak apa-apa、uh, Tapi bukan maksudnya dalam hubungan antar manusia mungkin y a Tapi seperti misalnya dalam kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur atau yang lain-lain lah Tapi bukan untuk hubungan sama manusia Misalnya kayak yang di Bali itu kan yang kita dengar barusan itu adalah、uh, Rencana pembatasan pembangunan yang tidak boleh melebihi p o h o n kelapa atau apa b e gitu kan Nah itu sih boleh aja menurut saya Tapi bukan mengatur hubungan a n t a r s a m a manusia gitu. Saya pikir、uh, sampai sejauh itu perda sih boleh ikut kali ya. Boleh、hmm. ikut campur tangan dalam urusan yang begitu-begitu gitu. Karena kan ini berhubungan bukan hanya sekedar agama A, B, C, atau D gitu. Tapi kan berhubungan dengan mungkin nilai-nilai kebudayaan juga gitu.、Hmm. Oke,、okay, hmm. terima kasih. Ya, Pak Darwis. Selamat pagi, Mbak. s i l a k a n Mbak. Ya kalau saya itu punya pendapat Agama itu adalah、uh, Sangat pribadi Sangat h a k i k i Jadi jangan dijadikan alat politik Seperti itu Hanya orang-orang bodoh Orang-orang Atau di negara-negara yang Gak maju aja Yang ribut masalah agama Kalau orang yang berpikiran maju Berpikiran Intelek itu agama itu nggak dijadikan seperti itu dia dijadikan、uh, untuk pribadinya diri sendiri masing-masing tanpa perlu diributkan hanya orang-orang tolong di negara-negara yang bodoh yang orang i t u r i b u t masalah agama terima kasih oke、okay. pak Hari selamat pagi pagi pak Hari silahkan kita menanggapi e itu kan nggak perlu d e m o s itu orang kan banyaknya kepalanya beda-beda niatnya mungkin baik bagi dia ya kan Tapi seujung-ujungnya itu kan di Departemen Dalam Negeri, penjaga gawangnya siapa sih? Kan ujung-ujungnya juga Presiden gitu. Kalau Presiden memiliki kebegatan bahwa y a n g kan itu udah jelas, kita itu alafinika tunggalika. Jadi nggak mungkin lagi, jadi nggak usah diributin tuh sebenarnya. Kalau ada naga-naganya kayak gitu, yaudah Departemen Dalam Negeri kan yang punya itu. Paksakan, yaudah nggak mau dilulusin. Kalau memang Departemenya n rada-rada miring orangnya, ya Presidenya n yang ngelurusin. Nah kalau peserta yang mirip juga ya jangan kita pilih yang salah rakyat Indonesia Kalau emang kayak gitu-gitu jadwalnya ya Kita harus cari pemimpin yang benar kan gitu k dimaklumi. Oke,、okay. Pak Syarif Iya Mbak Silahkan Mbak、uh, Ini pertama、uh, masalah pemimpinnya juga yang gak tegas Yang kedua Jadi pemimpinnya kurang berani Mbak untuk melakukan sesuatu Itu benar lama-lama kelihatan e n g gak berani Jadi yang abu-abu, abu-abu aja di yang penting d i a m a n Yang kedua soal bukunya. Ini bukunya juga yang bikin jadi semua penafsiran jadi kemana-mana nih. Ya, bukunya sekali lagi, yang ketiga itu soal、uh, intelektualitas masyarakatnya yang dibikin miskin gara-gara banyak koruptor. Sehingga pendidikan dari dulu gak jalan dengan baik. Baru berapa, satu, mungkin satu dekade atau lima tahun terakhir jalan lebih baik. Mungkin generasi yang berikutnya baru akan lebih baik. Pandangan-pandangannya gak bisa gampang dibohongin Nah itu yang koruptor Kembali lagi, mayoritas tuh agamanya Apa Memang saya setuju dengan yang tadi Yang bapak-bapak yang logat Jawa Itu、uh, Negara yang mempesoalkan Agama d u l u n g gak bisa maju-maju Urusin agama, urusan agama, urusan masing-masing Kok orang mau begini, mau begitu terserah Ini kalau bagi orang ya Yang m a u m a k s a i n y seperti yang Topik kali ini, mendingan Kalian tuh tinggal di satu pulau aja, di tempat di mana silakan mau j u k i r balik, mau telanjang bulat, k a mau apa terserah, terserah gitu aja, Mbak. Malah coba oke.、Okay. So, siang baru di... iya, komentarnya iya. Komentar saya inilah, Indonesia kita ini demokrasi ya. Yang... Baik, terima kasih Parudi k Palevi. Selamat siang. Selamat siang. Siang Bu. Silahkan komentar Anda. Memang itu tepat benar, harus ditolak itu karena nggak sesuai dengan umur y n empat puluh lima. Jadi supaya kita lebih solid, lebih kuat l a h a m negara ini dalam rangka NKRI. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Palevi dan sampai di sini bisa seman opinion.